Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Kamis 12 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah Demo mahasiswa di depan gedung DPRK Ceutara berlangsung ricu Kosek tanah pasir ringkus tiga pria saat pesta sabu-sabu Polisi tangkap dua pria bersaudara asal Blankkejren Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BSM.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 Sudarlun aksi demo ratusan mahasiswa yang menamakan diri aksi bela rakyat Aceh Utara dan Loks Mawai di gedung DPRK Aceh Utara ke amisi yang berlangsung ricu. Pasalnya polisi dan mahasiswa terlibat saling dorong setelah seorang mahasiswa membakar ban mobil di tangga gedung DPRK Aceh Utara. Awalnya mahasiswa berkumpul di lapangan hirak lalu menuju ke Tugu Rencong atau Simpang Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Loks Mawai, untuk berorasi. Aksi tersebut dikawal puluhan personil Polres Loks Mawai. Dalam orasinya, mahasiswa memprotes pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan tarif listrik, harga BBM, serta biaya pengurusan surat kendaraan dan sejumlah hal lain. Tidak lama kemudian, mahasiswa long Longmach ke gedung DPRK Aceh Utara. Saat berlangsung demo, mahasiswa meminta ketua DPRK Aceh Utara menemui mereka. Karena ketua dewan tidak kunjung hadir, lalu seorang mahasiswa membakar ban sehingga terjadi kericuhan. Petugas mencoba memadamkan api dengan menendang ban mobil tersebut sehingga terlibat saling dorong. Tidak hanya itu, aksi kericuhan juga terjadi ketika mahasiswa hendak menerobos pengawalan polisi. Namun hal tersebut cepat diatasi sehingga aksi kembali tertib. Sederlun aparat polsek Tanah Pasir Aceh Utara Rabu Sore meringkus tiga pria yang sedang pesta sabu-sabu di sebuah rumah di desa Matang Baru, Kecamatan Lapang. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa kaca pirek, berisi sisa sabu dan sejumlah paket sabu-sabu. Kapolsek Tanah Pasir AKP Mansyurdin menyebutkan, petugas mendapat informasi adanya pesta sabu di kawasan Matang Baru Kecamatan Lapang. Memastikan informasi itu lalu petugas langsung ke lokasi untuk mengintai. Setelah dipastikan ada dua pria di dalam rumah, petugas langsung menggerebek. Polisi berhasil menangkap tersangka Sulaiman 30 tahun warga, 36 tahun warga Desa Matang Baru dan Abdul Halim 45 tahun warga Kecamatan Loksukun Aceh Utara. Tersangka dan barang bukti segera diamankan ke Mapolsek. Tak lama kemudian, petugas kembali mengamankan Sanon, warga Kuala Cangkoy, bersama barang bukti 13 paket sabu dan daun ganja kering yang dibungkus di dalam kertas koran. Pria itu adalah pengedar di kawasan tersebut. Darlun, Abang Beradik bernama Sutrisno, 41 tahun, dan Sumarno, 25 tahun, Warga desa kampung Jawa, Belang Kejeren, Kayu Lewis, ditangkap aparat Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara karena membawa ganja. Saudara sekandung ini harus mendekam di sel Polsek Kutalimbaru. Keduanya ditangkap saat membawa ganja 10 kg dari Belang Kejeren ke Medan. Aksi ini rupanya terendus polisi sehingga ketika mereka tiba di kawasan Medan Johor, Kamis pagi petugas langsung menyergap. Kapolsa Eku Talimbaru AKP B. Sinaga menjelaskan saudara kandung itu ditangkap saat masih dalam minibus yang membawa mereka dari berang kejeren Dari keduanya disita ganja kering 10 kg. Ganja ini mereka simpan di dalam sebuah tas. Dari pemeriksaan terungkap penyeludupan daun ganja ini bukan sekali mereka lakukan. Tahun lalu keduanya juga pernah melakukan misi serupa dan berakhir dengan sukses. Pada aksi pertama ganja yang mereka seludupkan merupakan titipan orang lain. Sementara pada aksi kedua Ganja sebanyak 10 kg merupakan milik mereka Polisi sedang mengembangkan kasus tersebut untuk memburu pihak yang akan menampung Ganja tersebut Sudarlun Jembatan Permanen Desa Alu Udeng, Kecamatan Pesangan Biren, Ambruk Dampaknya kendaraan roda 4 tidak bisa melewati kawasan tersebut Sedangkan roda 2 harus ekstra hati-hati untuk melintasi jembatan yang Ambruk sebelah timur bagian kiri Kesi Desa Luudeng, Tarmizi mengatakan ujung jembatan ambruk pada selasa malam lalu setelah hujan deras. Jembatan dengan panjang 5x4,5 meter ini menghubungkan kecamatan Pesangan dan Juli Biren serta merupakan sarana utama bagi warga. Dampak dari kerusakan jembatan, para pengendara terpaksa putar haluan mencari ruas jalan alternatif lain bila menuju ke Pesangan maupun Juli. Sementara untuk mengangkut hasil bumi terpaksa memutar jalan dari Alu Udeng ke Pesangan. Menurut Tarmizi, tim dari Dinas Pekerjaan Umum sudah melihat kondisi jembatan yang rusak. Pemerintah diminta untuk segera melakukan perbaikan karena jembatan tersebut merupakan sarana utama bagi ratusan warga sejumlah desa dan jembatan antar kecamatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang Biafabat. Sudarlun operasi penangkapan seorang pengedar narkoba yang dilakukan Polrestabes Medan di Jalan Pembangunan 4 Gang Musola, Medan Timur, Kamis Siang berakhir gagal. Polisi dipaksa mundur setelah dilempari batu oleh warga. Kericuhan langsung terjadi ketika belasan polisi berpakaian sipil mendatangi sebuah rumah yang disebut milik R. R merupakan target operasi polisi atas tuduhan peredaran narkoba berskala besar. Warga yang melihat R akan diamankan polisi langsung melakukan perlawanan sejumlah orang melempari polisi dengan batu dan benda keras lainnya serangan ini tidak berlangsung lama karena polisi langsung mengejar beberapa pelaku pelemparan namun tidak berhasil ditangkap R sendiri belakangan dibebaskan polisi panit 2 Satuan Res Narkoba Polresta Besmedan Ibda Doni yang memimpin operasi memastikan kebijakan membebaskan R bukan karena ada tekanan dari warga tapi karena polisi tidak menemukan barang bukti Di sekitar 69 warga di Dusun, Selakar Udang, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil, tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Padahal sebelumnya mereka masuk dalam daftar pemilih sementara, Pilkada Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati Aceh Singkil. Darmi, salah seorang warga yang mengaku heran hampir semua penduduk yang punya hak pilih di Selakar Udang, tidak masuk DPT. Ada sekitar 69 warga Selakar Udang tidak masuk DPT. Padahal dalam DPS masuk dan mereka juga sudah punya IKTP. Dodi Saputra, Pokja Pantarlih Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil mengatakan ada beberapa kemungkinan warga yang telah masuk DPS tidak masuk DPT. Salah satunya warga bersangkutan saat penetapan DPS belum melakukan perekaman IKTP. Namun jika tetap tidak masuk dalam DPT, Dodi menyatakan warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak perlu khawatir kehilangan hak suara. Sebab sesuai PKPU nomor 8-2016 masuk dalam daftar pemilih tambahan. Darlun upaya penyeludupan bawang merah dari Malaysia melalui perairan Sumatera Utara kembali terjadi Kamis pagi. Beruntung aparat memergokinya sehingga 40 ton bawang gagal dipasarkan. Aksi penyeludupan dilakukan sejumlah orang menggunakan kapal gt 16 Kapal ini berangkat dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Liar di Tambun Tulang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Bia dan Cukai Kuala Tanjung, Dodi P, menduga pelaku sengaja memilih waktu fajar untuk menghindari pengawasan petugas. Pelaku diyakini berharap pengawasan petugas berkurang karena keterbatasan jarak pandang akibat kondisi alam masih gelap. Sayangnya tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena keburu melarikan diri ketika akan diserdap oleh petugas. Aparat bea dan cukai yang disokong TNI Angkatan Laut hanya mendapati tumpukan karung berisi bawang merah dalam kapal tersebut. Perkiraan awal bawang merah yang didatangkan dari Malaysia tanpa melalui prosedur itu berbobot 40 ton. Saat ini kapal tersebut telah diderek ke pelabuhan belawan. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, berita malam edisi Kamis 12 Januari 2017. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seramdfm.com. Follow juga Twitter at SeramDFM.